الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه وننؤبئ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad wa alihi Sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallam wa barakta alihi Sayyidina Ibrahim Wa alihi Sayyidina Ibrahim Il'alamin Ainnaka hamidun majid Ma'asyri al-muslimin Rahimakumullah Manusia Makin mengenal kepada dirinya Makin mengetahui siapa dia Apa Asal mulanya dan akan dikemanakan dia kelak. Manusia semacam ini. Akan lebih hidup teratur. Akan lebih pandai. Menempatkan dan meletakkan dirinya. Di tengah gelanggang hidup seperti ini. Karena itulah. Para ulama mengatakan. Man arafa nafsa Wa qad arafa rabba Barang siapa yang telah mengenal dirinya baik-baik Maka dia pasti nanti akan mengenal Tuhannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri dalam Al-Quran Berfirman Wa fi anfusikum afala tufsirun Dan kepada dirimu sendiri wahai manusia Tidakkah kamu melihat dan mengamat-amatinya. Karena itu judul daripada diktat yang ada di tangan saudara ini adalah kenalilah diri Anda. Justru <tuh> pada malam perpisahan, artinya majelis ta'lim yang penutup, yang merupakan majelis penutup pada malam ini, saya sengaja menurunkan judul sebagai yang saudara baca dalam dektat yang ada di tangan anda itu <tuh> Ma'asyran Muslimin sebelumnya itu kita sebentar lagi akan menghadapi suatu masa latihan selama 29 hari masa kita dilatih yaitu masa bulan Ramadan latihan jasmani latihan juga rohani latihan untuk disiplin bagaimana kita bangun pada waktunya dan sholat pada waktunya dan begitu seterusnya buka pada waktunya sahur pada waktunya semua itu menurut Islam adalah suatu nibam manusia yang mengerti nibam Berarti dia mengerti Dan mengetahui bagaimana dia bisa hidup Dalam satu organisasi Ini organisasi Ini dia Islam Ini lebih dari organisasi Lebih daripada satu partai Karena itu Kita harus Mengambil Pengertian terhadap diri sendiri Sebelum kita menginjak acara latihan puasa satu bulan ini dan sekaligus merupakan suatu ibadah yang amat penting karena itu saudara-saudara, marilah kita lebih dahulu mengingatkan ketuaifan kita dan mengingat kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Taala. Man fakara ittadah. Wa man ittadah naja fid dunya wal akhirah. Barang siapa mempergunakan pikirannya maka ia pasti akan mendapat petunjuk. Dan barang siapa mendapat petunjuk maka ia akan selamat di dunia dan akhirat. Kalimat yang yang nampaknya singkat ini Diucapkan oleh salah seorang ahli tasawuf Yang maksudnya Gunakanlah selalu pikiranmu wahai manusia Orang yang berakal Adalah orang yang dapat memanfaatkan akalnya untuk berpikir Pikiran itu digunakan oleh seorang manusia Sebelum berbuat sesuatu Fikirkanlah dahulu Apa akibatnya perbuatanmu itu Sebelum anda berbicara, fikirkanlah Apa akibat dari pembicaraanmu itu Orang yang menggunakan fikirannya berarti orang ini waras Dan pasti dia mendapat petunjuk Kalau dia mendapat petunjuk Berarti dia selamat Orang di dunia ini hidup untuk apa? Untuk selamat Untuk bahagia, untuk selamat Ini dua-dua bisa dicapai oleh orang yang Mempergunakan akalnya Untuk mendapatkan petunjuk Dan petunjuk itu akan datang Setelah kita mempergunakan akal kita Dan barang siapa mendapat petunjuk Maka dia akan selamat di dunia dan akhirat Manusia yang hidup sekitar kita ini kebanyakan tidak menggunakan rasionya, tidak menggunakan pikirannya. Coba umat ini menggunakan pikirannya dan akalnya membuka telinganya dan membuka telinga hatinya untuk ayat-ayat Al-Qur'an, untuk hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Tidak sampai mereka sesat. Dan tidak sampai mereka celaka karena akibat daripada kesesatan Dan tidak sampai mereka masuk neraka Akibat daripada tidak menggunakan fikir yang membawa kepada kesesatan Yang membawa kepada jahannam Kenapa Allah SWT dalam Al-Quran berfirman Wa qalu lau kunna nasma'u Au na'atilu ma kunna fi ashabis syair mereka nanti akan berkata, wahai, coba kita dulu menggunakan, coba kami buka kami punya telinga baik-baik Coba benar-benar kami menggunakan akal kami baik-baik di dunia dulu Tentu kami tidak sampai masuk ke dalam neraka ini Jadi benar kata dia ini Barang siapa menggunakan pikirannya, dia mesti mendapat petunjuk. Setiap orang yang menggunakan pikiran itu, berartinya dia tenang. Tidak kesusu. Mau cari nafkah, gunakan pikiran. Apa yang kamu makan ini? Apa yang kamu sudah capai ini? Halal atau haram? Kalau kamu jalannya haram, mendapat dari jalan haram, kamu mendapatkan nafkah itu, maka kamu tidak berakal. Sebab, apa yang kamu mesti capai daripada haram itu adalah buat sementara. Akibatnya, <coughs> buat selama-lamanya kamu di jahanam seorang makan hartanya anak yatim. Dia kira dia sudah dapat nafkah, dia kira dia sudah cukup. Dia tidak gunakan akalnya, dia gunakan perasaannya. Dia mau supaya dia mendapat duit banyak. Coba dia berpikir, dia akan berkata begini. Berapa lama saya akan hidup? Dan berapa lama saya akan masuk jahat Bandingkan hidup saya di dunia sekian lama dengan jahat 600 ribu tahun. Perlunya apa saya hidup 50 tahun lagi dengan duit 50 juta? Dengan ancar-ancar 1 -ancar juta 1 tahun belanja saya. Saya rugi. Dia tidak mau menghadapi itu makanan yang haram, pencarian yang haram. Jadi menggunakan pikiran. Seorang mau mencuri, ya pikir, bagaimana kalau saya kelihatan oleh orang yang mempunyai milik ini? Bagaimana kalau saya dikerotok oleh orang satu kampung, dikejar oleh orang satu kampung? Dan umpamanya saya selamat di dunia, apa saya mesti selamat di akhirat? Walhasil, saudara-saudara, orang yang menggunakan pikirannya. Tidak pasti, tidak pakai tidak Dia pasti akan selamat Dan selamat di dunia Akan membawa juga selamat di akhirat Umumnya yang selamat di dunia akan selamat di akhirat Orang yang menjaga lidahnya Selamat tidak mengribah orang Ini orang selamat Tidak diribahi orang Dan tidak sampai masuk jahat 6 akibat ribah Jadi Orang yang berpikir waktu dia berbicara saya tidak akan ribah, saya tidak akan bohong Ini orang selamat Sebab orang lain tidak akan gunem dia Kalau dia tidak ngerasani orang Dia tidak dirasani orang Dia selamat Dan di akhirat lebih lagi Dan begitulah seterusnya Karena itu Perkataan yang singkat di hadapan kita Pada alinea pertama ini Man fakkara ikhtada Waman ikhtada Najafid dunia wal akhirah. Mempunyai arti yang besar sekali Bahkan hebat sekali artinya Siapa yang tidak mau selamat Tidak ada Karena itu kita semua mencari selamat Kalau kita mau mencari selamat Tolong gunakanlah akal Wahai manusia Jelas ini sudah jelas. Jadi umumnya orang yang hidup ini Tidak banyak menggunakan rasio Kalau sudah tidak menggunakan rasio Berarti dia menggunakan emosi Kalau dia tidak menggunakan akal Sudah pasti emosinya bergerak Dia yang bekerja Dan kalau sudah emosi bekerja Berarti dia mengikuti hawa nafsu Yang mengikuti hawa nafsu Tidak mungkin akan selamat Baik di dunia Maupun di akhirat Saudara-saudara Yang kedua Al-Majnun Waladhi yabzulu aqlah hawa. Hanya orang yang gilalah Orang yang menggunakan akalnya Untuk melempiaskan hawa nafsunya Coba bayangkan Allah SWT mengaruniai seorang muslim akal Akal ini mahal Sebetulnya nilai anda ini di dunia adalah dengan akal Nilai anda di akhirat Dengan din, dengan iman jadi orang yang tidak beriman di dunia tidak bernilai di akhirat. Tapi kalau manusia tidak berakal di dunia, dia tidak bernilai di dunia. Seorang maharaja raja, kalau sudah Allah SWT mencabut akalnya, menjadi gila, siapa yang akan menghargai dia? Coba bayangkan sekarang seorang presiden seperti Carter. Dihormat. Tempatnya dijaga. Entel kia hilir mudik menjaga keselamatan jiwanya. Apa yang dia maukan cepat hadir. Orang hormat tunduk. Karena apa? Karena dia masih mempunyai akal untuk berpikir. Bayangkan dia besoknya gila. Sudah merobek bajunya, sudah ketawa, tidak ada orang ketawa. Kiranya apa ada orang hormat sama dia? Akan diambil dia dari tempat istana yang besar, gedung putih akan dimasukkan satu rumah sakit gila. Tidak terhormat, sebab so, dia tidak ada nilainya. Ekzir siri wujudnya fitdunya waaglu rahasia intinya dia dihormati orang elak kita juga dalam Islam begitu. Kalau orang tidak ada akalnya, dia tidak mukalaf, malah dibebaskan, tidak usah sholat, tidak usah zakat, tidak usah puasa, dan tidak usah itu, tidak usah ini, tidak usah pergi haji. Dibebaskan segala-galanya, hanya karena masalah kecil saja. Apa itu? Karena akalnya tidak sempurna, dan tidak cukup. Saudara-saudara, inilah rahasia akal. Jadi. Orang yang tidak menggunakan akalnya Berarti seakan-akan dia membuang nekmat yang paling besar Di sisi Allah Yaitu akal Kiranya apa saudara punya nekmat iman ini Ada artinya kalau tidak Masuk ke dalam Wadah akal Orang yang gila Imannya tidak bernilai Jadi akal ini penting Gunakanlah akalmu dan orang yang gilalah orang yang menggunakan akalnya untuk mengikuti hawa nafsunya. Jadi mereka dan mengarah segala-galanya untuk melempiaskan hawa nafsunya. Ini orang gila. Sama dengan akalnya tidak digunakan. Sebab akalnya ditundukkan kepada hawa nafsu. Mustinya terbalik. Hawa nafsu tundukkan dengan akal. Dan akal sudah jelas dipepen oleh wahyu anak itu saya katakan kepada saudara-saudara bahwa akal ini mempunyai pengaruh besar dan merupakan seret-seretan antara awan nafsu dengan akal. Awan nafsu dipimpin oleh malaikat eh, oleh setan dan akal dipimpin oleh malaikat. Dua-dua ini saling tarik menarik. Sebagaimana saya sering gambarkan contoh-contohnya. Orang bangun pagi, kata akal bangunlah. Ini suara azan sudah sudah mengumandang di udara. Memanggil engkau untuk lekas-lekas salat. Yang laki dipanggil ke masjid, yang perempuan di dipanggil untuk salat di rumah. Tetapi kata awan nafsunya, "Ahmati dulu." Baru saja suara azan belum habis. Biarlah dia habis. Tidur lagi. Sebentar lagi bangun lagi akalnya berkata kepadanya, "Cepat." jangan kamu tidur nanti kamu luput tidak mengerjakan salat kata hawa nafsunya ah sebentar lagi sebentar lagi akhirnya salah satu yang mesti menang kalau akal yang dipimpin oleh malaikat ini menang dia sudah bangun salat dan menghadap giblet sudah selesai subuh kalau hawa nafsunya yang menang berarti setannya yang menang dia bangun sesudah matahari terbit setan menang satu nol dia kalah dan begitu seterusnya Begitu seterusnya Siang malam ini akal dengan awan nafsu Saling tarik menarik Karena itu kita harus menangkan akal Tidak mengenangkan Memenangkan awan nafsu Apa ukurannya Ukurannya kalau anda senang pada sesuatu Kepingin mengerjakan sesuatu itu Tandanya itu tidak baik Tapi kalau karena Pikiran yang mesti digunakan Itu mesti berat Orang yang mesti memikirkan bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana dia mau mengatur sekolahnya, bagaimana dia mengatur rumah tangganya, ini berat. Kalau mau cul-culan, ini yang ringan. Sebab, kata sebagian ulama, awan nafsu itu seperti sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Memang mau meluncur ke jahanam enteng. Seperti saudara terjun daripada tingkat yang ke-70, satu hotel ada tingkat ke 70, lalu saudara dari atas melompat Ini tidak berat. Tapi kalau saudara naik dari bawah satu tangga demi satu tangga sampai tingkat ke 70. Itu insya Allah saudara capek. Capek dan mungkin memerlukan tenaga tukang urut. Tapi kalau saudara sudah sampai ke tingkat yang atas, lega. Begitu juga manusia mau mendaki ke surga Berat. Kalau mau turun ke neraka ringan, seperti satu dream air saudara mau turun kendari atas ke bawah, tidak usah capek-capek gelundungkan saja dari atas insyaallah dia 3-4 menit sudah di bawah. tapi kalau mau naikkan itu air ke atas saudara mesti pekul atau mesti pakai alat-alat begitu sifat manusia di dunia yang menggunakan pikirannya dengan yang menggunakan perasaannya. Tapi sebodoh bodoh orang yang menggunakan akalnya yang mahal itu untuk menyenangkan hawa nafsunya. Secara-gara karena itu hendaknya kita betul-betul hati-hati. Jangan sampai apa yang kita ingini kita turuti. Itu berarti kita gunakan gigi akal untuk menyenangkan hawa nafsu. Besok malam ada satu orang mempunyai keinginan menonton bioskop kata dia, ya sudah, kita cari duit akalnya digunakan mencari duit untuk memenuhi keinginannya dia nonton bioskop ada majnun majnun itu gila mustinya terbalik dan segala yang diinginkan oleh hawa nafsumu harus dikontrol oleh akalmu cocok apa tidak ini jadi seperti yang memegang huda di atas dokar dia mesti hati-hati betul memegang lesnya kendalinya jika tidak, hancur. Yang ketiga, <tik> lau kana asluka min maaizahbin, lama kana lak an tatakbar, luen naga mahlubombaib. Andai kata asalmu dari air emas, <tik> maka tidak berhaklah engkau sombong. Karena anda adalah makhluk yang lemah tata kembar dibetulkan anda berhidup laukana asluka min ma'i zahab coba asal mulamu wahai manusia daripada tetesan air mas. masih juga engkau tidak berhak sombong apa sebab? sebab engkau diciptakan tetap merupakan makhluk yang lemah makhluk yang baif angin kencang sedikit saja saudara sudah pilep Masuk angin, kena dingin tidak kuat, kena panas lebih lagi. Kalau ada panas sedikit lebih, saudara sudah sambat kanan kiri. Ya Allah panasnya hari ini, hujan tidak ada. Akhirnya kalau ada hujan saudara bilang wah hujannya terlalu banyak. Di tempat es lebih lagi saudara tidak kuat. Dan begitulah manusia. Untuk apa dia sombong? Untuk kepentingan siapa dia sombong? sama sekali tidak menguntungkan siapa, malah merugikan dia, menguntungkan syatannya dia apalagi sekarang orang berbangga-bangga dengan keturunannya berbangga-bangga dengan dia punya eh, kekayaan berbangga-bangga dengan dia punya kedudukan berbangga-bangga dengan kedudukan ayahnya berbangga dengan kekayaan dan peninggalan harta waris ayahnya sebetulnya dia tidak berhak berbuat apa-apa tentang hal ini lebih prihatin dia tentang asal-usulnya, itu lebih menyebabkan dia tidak sombong, tidak congkak, tidak takabur. Yang membanggakan hartanya, pasti dia tahu bahwa satu waktu itu harta meninggalkan dia atau dia ditinggalkan oleh hartanya. Yang membanggakan pangkatnya mungkin berubah, pangkat dicopot dan dia sudah tidak berpangkat. Apalagi kalau dicopot karena kesalahan. Jatuhlah terhempas di bumi manusia itu. Tidak ada artinya sama sekali. Saudara-saudara, sebagai makhluk daif, hendaknya kita betul-betul mengerti kedudukan kita. Jangan sombong, jangan congkak. Yang keempat, Anasita annaka satu bammu ila qa'imatil mautah, Lupakah anda bahwa anda akan digabungkan pada satu waktu kepada nama-nama orang-orang yang mati? Nama kita sekarang ini masih termasuk dalam buku daftar makhluk-makhluk Allah yang hidup Tetapi apakah anda lupa bahawa satu waktu anda dipindah Dari buku daftar manusia hidup di dunia abad ya tahun ini Kepada buku makhluk-makhluk yang sudah keluar dari dunia ini Adakah yang tidak tidak mengerti ini? Siapa yang lupa bahwa kita semua ini tanpa reserve, tanpa kecuali, kita semua yang ada ini satu waktu nama kita akan didaftar oleh Allah dan oleh manusia ini ke daftar manusia-manusia yang sudah habis riwayatnya sudah tutup buku tutup usia ini tidak bisa diungkiri. Satu waktu nanti saudara mengatakan Hossein al-Habsi sudah tidak di tengah-tengah kita lagi Artinya sudah di tengah makhluk-makhluk eh, yang meninggalkan kita Satu waktu begitu Saya harus yakini ini, Saudara pun juga Karena ini semua kita lantas mempunyai satu persamaan pendapat Wah kalau begitu apa yang mesti kita lakukan ini kita ini sudah dipastikan pindah Apa yang mesti kita lakukan? Ya, mestinya kita bersama-sama mencari bekal Bekalmu adalah amal solehmu Bekalmu akhlakmu Jadi kalau saudara itu bersopan santun Berkarakter luhur Berbudi pekerti yang suci Itu saudara pindah ke tempat lain Tetap dikenal Tetap didoakan orang Tetap diinginkan supaya saudara ini mendapat rahmatnya Allah Karena apa? Karena akhlak yang baik Sahabat orang ingat saudara akan mengatakan begini Allah, Allah ya rahmatullah Dia manusia baik Dia banyak jasanya Dia banyak menasehati orang Dia sendiri baik Dia banyak murah, dia dermawan ini masjid dibangun dengan hartanya ini itu ma'ad dibangun dengan sumbangannya itu orang akan terus berbicara begini sambil mengiringi kata-kata ini dengan doa Allah yarham, Allah yarham tapi sebaliknya juga mendapat kata-kata sebaliknya sebab masyarakat ini tidak bisa ditipu ini masyarakat ini bukan satu orang bukan saudara sendiri jadi kalau satu orang berbuat salah kepada masyarakat, ini masyarakat tidak akan mengampuninya, ya walaupun dia diam, tidak mengampuninya, hatinya tetap terlukai. Karena itu <tuh> disunahkan kalau orang mati ditanyakan, kalau ada utang orang ini, tolong sampaikan eh, bukti buktinya kepada panitia ini, atau pada saya sebagai anaknya. Kalau ayah saya salah. Tolong dimaafi. Sudah wawiran, insyaAllah selesai. Tetapi, manusia yang tidak ada salahnya tetap dikenal. Salah pun, kalau dia bisa menempatkan diri di waktu hidup, maaf, minta maaf. Juga berarti sudah hapus. Dia utang, dia tidak kuat, dia minta maaf sebelumnya. Sebelumnya dia mati. Tapi jangan lupa, oh, kalau ada orang hidup, semaunya tidak bisa menempatkan diri wafat baru satu hari orang sudah bilang wah utangnya kek okay. utangnya orang aku enggak bayar ini itu naik sana sini bicara kasihan orangnya digubur jadi karena kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kita nanti akan dimasukkan dalam buku daftar orang-orang yang mati wahai gadis-gadis yang cantik Wahai pemuda-pemuda yang gagah Ketahuilah bahwa anda semua juga akan dimasukkan oleh Allah pada satu saat Kami tidak tahu siapa yang mati dulu Ada orang tua tidak mati, yang muda mati, bisa juga Yang sudah jelas kita mesti sama-sama mengerti Sama-sama meyakini bahwa kita ini akan dimasukkan dalam daftar orang-orang yang mati Kalau sudah begitu bersedia-sedialah kalau Anda sudah bersedia berarti Saudara sudah cukup. Sudah merupakan orang aqil, orang berakal. Akhirnya. <tuh> Al-jaban huwa alladhi la yatahammalu aqalla mas'uliyah. Siapa itu pengecut? Pengecut itu orang yang tidak pernah berani memikul satu tanggung jawab jadi dia itu pengecut diserahi suatu jangankan diserahi satu pekerjaan yang besar, untuk dirinya saja dia tidak bisa memikul tanggung jawab pada dirinya dia melakukan dosa dia tidak tahu bahwa dia nanti akan diperhitungkan di hari kiamat tentang dosa itu dia dititipi suatu amanat dia tidak bertanggung jawab pada amanat itu dia cerai berai kan dia juga. sembrono memikul amanat itu dan kita semua ini saudara-saudara adalah termasuk makhluk-makhluk yang harus memikul tanggung jawab pada banyak segi masalah iman dan islammu harus kamu pertanggungjawabkan di hari kiamat ini amanat kamu kapakkan imanmu kamu punya istri, kamu harus bertanggung jawab bertanggung jawab juga di hari kiamat tentang apa yang kamu telah perbuat terhadap istrimu kamu aniaya kamu senangkan kamu volimi seorang suami, seorang istri bertanggung jawab kepada suaminya yang punya anak bertanggung jawab kepada anaknya kamu kapakkan kamu punya anak itu oh saya sudah masukkan dia ke sekolah katolik sekolah orang-orang yang tidak beragama sekolah orang-orang hong Walaheng. bertanggung jawab di hari kiamat kalau itu anak termasuk, dibangkitkan oleh Allah di kalangan kaum musyrik. Jadi, kita bertanggung jawab. Kita ngatah amal mas'uliyat kathira. Bukan satu. Bukan satu masalah yang mesti kita bertanggung jawabkan. Kalau saudara perhitungkan, barangkali satu buku. Bertanggung jawab pada diri sendiri. Pada anggota-anggota yang diserahkan oleh Allah dalam keadaan wotuh. Kakimu, kamu gunakan untuk apa? kamu gunakan untuk antri kamu gunakan untuk jalan baris-barisan laki perempuan, kamu gunakan matamu untuk menonton kemidi, kamu gunakan lidahmu untuk riba, kamu gunakan duitmu untuk beli mercon dan macam-macam untuk beli rokok, kamu gunakan itu semuanya pertanggung jawabnana tidak, Vera di dunia mungkin tidak ada orang bertanya kepada saudara kenapa, kenapa kamu berbuat ini? tapi di dunia sudah tidak bertahkim kepada Allah 90% dari dunia ini tidak bertahkim kepada Allah ya saudara mesti tahu bertanggung jawab sebagai muslim jadi semua ini saja yang dipertanggung di hari kiamat misalnya kita lihat sore tadi dan macam-macam baru tadi sore saya lihat ada suara-suara ini orang-orang yang maaf, maaf <tuh> yang saya khawatir terjadi di dunia saya masih hidup terjadi tadi saya pernah katakan di salah satu majelis di jamek nanti tidak lama nanti orang laki-laki pakai rok barangkali yang hadir ini ingat tadi banyak orang laki-laki jalan pakai rok pakai BH pakai rok gaum yang memperempuankan Di tengah-tengah suara takbir dan tahmid. Hari kemenangan adalah daripada Allah. Allah yang memenangkan. Allah yang memuliakan. Allah yang merendahkan. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah ya Muhammad bahawa Tuhan yang memiliki segala kekuasaan. Tuktil mulka mandajah. Watanzi'ul mulka mimman dajah. Kau beri kekuasaan kepada yang kau maukan, kamu cabut kekuasaan daripada yang tidak mau, kau maukan, sebagaimana Shah Iran dicabut kekuasaannya, dikasihkan pada satu orang manusia yang, yang selamanya berada di atas sejajahnya. Kekuatan Allah ini kekuatan kemerdekaan, nafkah eh, kemerdekaan adalah daripada Allah. Apakah pantas kita syukuri dengan berbuat maksiat? Siapa yang tidak suka merayakan dan merayakan hari 17 Agustus? Semua kita suka. Semua kita mempunyai paham kebangsaan. Jangan dikira orang kiai-kiai itu tidak punya perasaan kebangsaan. Jangan dikira semua orang mempunyai serasa cinta kepada tanah airnya. Saya sudah keliling 3/4 ini Asia. Saya pergi negeri Turki, saya pergi Asia hampir seluruhnya. Tapi saya terselalu tertarik oleh Indonesia. Saya punya tanah air. Saya dilahirkan di sini. Jadi saya pergi ke hotel-hotel hot, duduk di hotel-hotel mewah di tempat-tempat ibu kota di Kuwait, di Riyadh, di mana-mana di istana-istana. Saya teringat kepada Ampel Matbur Surabaya. Dan saya dilahir di situ. Apa sebab saya? Saya suka pada tanah air saya. Tetapi apakah saya suka tanah air saya melanggar perintah Allah? Tidak boleh sampai ke situ sudah karena kita semua ini tidak bertakzim kepada Allah maka ini berjalan di hadapan kita. Mungkin nanti ada pesta pora sepanjang malam. Mungkin ada orkes-orkes dan telanjang-telanjang satu malam. Mungkin orang minum khamr satu genuk karena katanya mau merayakan hari 17 Agustus. Ini orang tidak kenal dirinya. Ma'arif nafsah. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa Rabbah. Ini orang tidak kenal dirinya. Ini orang tidak tahu bahwa dia lemah. Satu waktu nanti disebut oleh Allah dengan satu balak, dia jerit-jerit. Kalau negara yang merdeka ini digempakan oleh Allah di bawah kaki kita. <tuh> kita akan jerit-jerit sama siapa? Mana itu orang yang jalan bagi BH waktu 17 Agustus itu. Suruh menolong dia punya tanah air. Pernah ada gempa di Agadir di di Aljazair itu bumi ini terbuka ini terbelah lalu tertutup lagi orang semuanya sudah pada masuk di dalam ditutup rata jadi saudara-saudara kalau sudah azabullah kalau sudah air menjadi balak air itu rahmat dan daripada air semua yang hidup akan tumbuh tapi kadang-kala itu air menjadi balak sudah merupakan banjir dan topan mau kemana sudah saya pernah hadir banjir di Solo. 11 Maret tahun 66. Tahun 66. Iya, tahun 66. Menangis kita. Kita tidur di atas genteng. Banjir naik 4,5 meter. Kalau saya ingat itu merinding bulu-bulu roma saya. Belum apa-apa itu. Dicoba begitu saja oleh Allah, kita sudah pada nangis jerit-jerit manusia, ada yang azan ada yang tolong-tolong sepanjang malam saudara bisa bayangkan bagaimana pecahnya gunung-gunung di Indonesia gunung di Sumatera Barat baru-baru ini dan gunung di Bali beberapa tahun yang lalu bagaimana halnya manusia di sekitar situ, nangisnya, jerit-jeritnya saudara-saudara itu perlu kita perhitungkan jadi kalau kita dikasih nikmat kemerdekaan Tuhan jangan diungkuri sujudlah kepadanya sambil bersyukur Adakan malam-malam tasyakuran, adakan malam-malam zikir. Kenangilah nikmat Allah ini dengan perasaan prihatin. Jangan seperti orang sudah lupa daratan. Akhirnya negeri kita ini tidak barokah, tidak ada berkahnya. Anak-anak gadis disuruh keluar semuanya dengan dandan dengan pakaian sangmaunya dia. Karnaval, karnavalan ini semuanya bidahnya orang Barat. Ini sisa-sisa endapan kaum kolonialisme Perancis dan Inggris Belanda Yang salibis Tidak ada agama sama sekali yang melarang dia orang Jangan ditiru itu Saudara-saudara Ini salah satu daripada musibah Manusia-manusia yang hidup tidak di bawah naungan Allah Dan tidak mau hidup di bawah naungan Allah Coba mau kan dia tahu jalannya ini semua yang kita lihat semua ini Kalau mereka mau hidup di bawah naungan Allah Mereka tahu jalannya Ehdi Nasirat al-Mustadi Tahu Quran ada di samping mereka Hadis-hadis Nabi Ada di samping mereka Malah kadang-kadang kalau ditegur Marah Apa tidak mau menghormati 17 Agustus Seperti dia itu Saja yang berjuang, orang lain tidak berjuang Orang lain tidak tahu 17 Agustus Tidak tahu harganya ni'mat 17 Agustus Seakan-akan begitu itu salah saudara, saudara perempuan yang tidak berkudung kita tegur dia marah kenapa tidak mengikut punya istri tidak mengikut punya anak bukan begitu jawabannya itu saudara-saudara itu jawabannya orang dungu itu itu orang ahmad itu perempuan hamkoh kita mengatakan perempuan kudungono artinya kamu itu diajeni oleh Allah jangan kamu buka seperti kamu nantang Tuhan kamu ngungkuri Tuhan itu salah kita tegur wajib bagaimana kita tidak tegur Engkau berkeliaran di hadapan mata kita kita tidak tegur, kita salah kita tegur, kamu salahkan tidak apa-apa, kami terima lalu antara perempuan dengan perempuan mengatakan, apa kamu tunggu di rumah kamu cuma tunggu laki-laki di rumah Aji, Jadi kamu keluar ini mencari laki-laki Habis apa tafsirannya? Saya sudah bilang laki-laki Kalau melihat perempuan genit Itu hanya laki-laki yang setara dengan perempuan Itulah yang mencari perempuan begitu Laki-laki yang berpikir panjang Yang menggunakan pikirannya Manfaqara Dia tidak akan mencari perempuan genit-genitan di tengah jalan Yang membagi-bagi senyum simpulnya kepada siapa yang dia lihat dan berjabatan tangan dengan siapa yang mengulur tangan. Membonceng sepeda yang mau mengatakan mari bonceng. Naik mobil orang yang bilang sama dia ayo naik om oh, mobilku. Naik. Ayo nginap di penginapan ini. Baik. Orang seperti gini tidak dicari oleh orang laki yang sehat fikirannya. Tidak usah orang keluar jalan untuk mencari suami seperti itu. Itu tidak betul. Orang yang duduk di rumah ini diajeni oleh Allah. Jadi orang yang begitu nanti akan dapat satu manusia lelaki yang zawak. Yang cuma e, melempiaskan hawa nafsunya, melihat ini e, kelemis batuknya, sudah habis, dibuang. Tidak ada lebih dari itu. Kalau orang laki-laki yang mempunyai akal, dia cemburuan. Dia tidak mau istrinya jalan begitu nanti kalau sudah jadi istri saya. Itu fikiran asosiasi lelaki yang berakal. Lalu mereka bilang, kenapa kita mesti ada di rumah tangga? Orang bertanya, "Lah kalau tidak ada rumah tangga kan ini manusia jadi alasan." Apa manusia hidup enggak pakai rumah tangga? Coba pikirin saja sebentar, jangan lama-lama memikir. Umat manusia ini apalagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup itu mesti ada rumah tangganya. Lah kalau ada rumah tangganya siapa yang jaga rumah tangga kalau semua pada keluar? Semua pada kabur ngalangi seperti manuk dorong. gitu. Siapa yang di rumah tangga? Agen enggak di rumah tangga jadi mesti satu ngalah di rumah tangga malah itu tugasnya itu di, ditugaskan begitu oleh Allah SWT jadi kalau semuanya keluar, laki keluar ngidul suami e, istrin keluar ngalor siapa di rumahnya jadi tidak perlu rumah tangga sudah kokot saja rumah tangga, totop, keluarlah masing-masing alah hipis kalau malam ngantuk sudah berasa ngantuk di bawah jembatan ya tidak di bawah jembatan sudah, tidak ada tidak perlu di rumah tangga, tidak perlu ada anak itu kau kipis, tidak perlu beranak, saudara, tempat. Tepatnya alun-alun, jembatan, bawah jembatan, dan di mana dia suka kaki lima. Siapa mau niru begitu? Naul belah-belah. Orang di rumah tangga, orang terhormat. Terhormat artinya, pada satu saat, yang gadis dapat juduhnya, ya itu di tempat-tempat yang betul-betul dicari orang. Tidak dilihat orang. Sebagai ditawarkan. Ya, Maaf-maaf Saya terpaksa mengatakan begini Karena ini sekarang zaman ini orang kalau bicara Tidak ada orang bilang terima kasih Kami ditegur Malah marah Ada satu orang Mengatakan kenapa saya dilarang pakai sopa Pakai rambut sambungan itu Apa saya ini istrimu Sebetulnya so, bukan itu caranya menjawab itu. Saya ini kalau melarang ada hadisnya La'anallahul wasilahul mustahusilah jadi yang melarang ini sebetulnya bukan saya, saya ini cuma menyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang melarang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawabanmu itu sebetulnya saya perwieskan kepada Rasulullah. Ini loh Rasulullah, ini umatmu jawabannya begini. Terserah. Akan kamu kasih syafaat apa tidak ini manusia seperti itu. Jadi sebetulnya kita ini harus hati-hati. Yang melihat mungkar sudah berkewajiban menegur. Ya ini, ini beratnya. Saudara-saudara juga bukan saya sendiri. Kalau saudara melihat istri saudara keluar tanpa kudung yang rapi, menurut suatu sesuai dengan perintah Allah, saudara wajib tegur. Tidak usah tunggu seorang ulama atau seorang kiai khutbah. Saudara wajib kalau saudara tahu. Ya caranya saja yang baik, tidak usah kasar. Saudara-saudara, saya kira acara yang ada di hadapan saudara dari dekat ini malah didahului dengan selamat menyambut bulan suci Ramadhan. Mudah-mudahan saudara nanti dalam bulan puasa ini, sama-sama kita bisa taat. Lalu sesudah puasa, kita betul-betul merupakan umat hidayat. Ini Bangil sudah tersohor kotanya orang santri, orang baik-baik insyaAllah. Dan saya bersyukur kepada Allah saya ditempatkan oleh Tuhan di Bangil ini. Mudah-mudahan saya bisa bermanfaat kepada saudara dan saudara juga bisa sama-sama kita gotong royong mengangkat agama Nabi Muhammad SAW yang dihempas orang kesana kesini yang tidak dihormati oleh manusia dari mana-mana saja ini mudah-mudahan kita bisa menghormati agama Nabi Muhammad SAW ayo kita jadikan bangil ini kota teladan perempuannya teladan, laki-lakinya teladan pemudanya teladan dan dari bangil inilah nanti akan menyenter semua sending-sending muballirin itu dari bangil insyaAllah ta'ala. InsyaAllah ta'ala dan saudara doakan anak-anak kita di pesantren yang mungkin besok akan pulang semua. Doakan semua. Mudah-mudahan mereka jadi anak-anak yang soleh. Yang hidayat. Mudah-mudahan menjadi da'i ilallah kepada guru-guru mereka, kepada orang tua mereka, supaya kuat juga memelihara mereka seperti kita ini. Amin. Ya Rabbul Alamin. Tapi mengapa Kemaksian yang di belakang suci itu juga banyak? Mohon dijelaskan. Sudara Memang pertanyaan ini penting Banyak orang salah paham Kalau Allah SWT mengatakan Melalui Nabi Muhammad SAW Syayatin diikat Itu betul Syayatin pada bulan puasa diikat Sebetulnya saudara, Mestinya sudah enteng <tuh> artinya saudara tinggal menghadapi hawa nafsu sendiri dan keinginan keinginan saudara tidak diikat Setan betul diikat tapi keinginan saudara, kenapa saudara tidak ikat ikatlah keinginanmu saudara sudah kadung dilatih menahan makan waktu kepingin lapar menahan minum waktu dahaga menahan keinginan itu keinginan ini waktu puasa iras iruskan sekali dalam keinginan-keinginan yang lain Beres. Jadi menang betul, saudara. Kalau setan diikat, betul. Tapi hawa nafsu tetap dilepas oleh Allah. Jadi kalau saudara masih kalah sama hawa nafsu, berarti saudara masih mempunyai tali yang tidak langsung kepada setan yang terikat itu. Jadi seperti saudara masuk ke nikel cop dalam satu setruman di mana gerdunya setan memberi angin kepada saudara untuk berbuat maksiat. Jadi kalau orang sholat dia melekan umpamanya main catur atau main duit atau nonton kemidi ini orang sebetulnya syaitannya sudah diikat tapi dia melepaskan melepaskan hawa nafsunya jadi dia yang salah jelas sudah saudara teruskan apakah yang dimaksud ulama salah oleh Imam Ghazali Ulama salaf itu adalah yang dimaksud adalah ulama yang pekerjaannya semuanya itu ada dalilnya dan berda bertemakan quran dan Sunnah. Yang tidak gampang-gampang mereka menerjang itu dan ini. Jadi tidak seperti ulama-ulama yang e, membebaskan pikirannya luar daripada ikatan-ikatan resmi dari hadis dan pada ulama' yang mudah mentakwilkan itu dan ini, kalau salaf tidak salaf itu meninggalkan sesuatu seperti aslinya ini katanya ulama' yang lebih warah, lebih lebih hati-hati silakan tapi bukan berarti ulama' salaf tidak mau istihad, ulama' salaf mau istihad, cuma istihad dalam batas-batas yang dalennya itu jelas dan terang tirak kita dapat menghilangkan seperti fanatik kebangsaan yang terjadi pada masa Islam. Daftar maupun oh berikutnya yaitu aqidah itu sekuat lagi ulul hisbin iman ahli ruh. Saudara penanya yang terhormat sebenarnya fanatisme di dalam soal-soal kepartaian itu barang atau itu akhlak baru. Itu akhlak yang baru menghinggapi umat Islam Jadi bukan asli, bukan garizi Jadi seperti daging tumbuh Itu seperti satu tumor Bukan tangannya, kalau tangannya ini asli Dan sesuatu yang bukan asli, yang datang menghinggap Itu bisa kita usir, bisa kita buang Tumor bisa kita operasi Jadi semua yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Jadi tidak garizi tidak asli dalam ajaran Islam itu mestinya sudah jelas bisa dihilangkan kalau kita mau hilangkan saja musababnya nanti hilang sebabnya atau hilangkan sebabnya akan hilang musababnya jadi kalau kita tidak mau ada fanatik fanatikan tidak usah kita tonjolkan kepartaian insya Allah tidak ada fanatisme tonjolkan Islam saja sudah cukup Islam ini partaimu dan malah lebih dari partaimu. Anggaran dasarnya Quran dan anggaran rumah tangganya Sunat Nabi Muhammad SAW Sudah tidak akan ada orang bisa menyusun Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lebih daripada itu Nah tapi kalau saudara Mau tonjolkan juga anggaran dasar partai Saudara, anggaran dasar organisasi Saudara, nanti akan timbul Anggaran dasar di dalam anggaran dasar Anggaran rumah tangga di dalam anggaran rumah tangga Timbul mengatakan Anggaran rumah tanggaku lebih baik dari anggaran rumah tanggamu Akhirnya terjadilah apa yang kita lihat sekarang. Dan itu barang hawadis. Itu barang baru. Bisa dibuang kalau tidak mau. Kalau kita mau. Artinya kalau kita niat mau buang bisa saja. Anggir saja. Wal muslimuna ikhwani. Itu salah satu kalimat. Jawaban nanti kalau anda dikubur. Akan ditanya. Man ikhwanuka. Tahu artinya man ikhwanuka. Siapa saudara-saudaramu di dunia? Masa ada orang NO bilang anna biyuna ikhwani tidak mungkin dia dimarahi oleh malaikat kalau dia bicara begitu al persisi yuna ikhwani tidak ada partai syarikat islam ikhwani digepuk sama malaikat sendiri. dia nanti akan bilang al muslimuna ikhwani nah, nah kalau sudah anda bakal menjawab begitu di kubur, kenapa di dunia sudah ranggan bicara begitu itu sekali sudah jelaskan saja di dunia al-muslimun akhuani sudah. Saudara nanti tidak unak unak sama golongan ini, golongan ini sudah anggap semua kita punya saudara. Adapun itu misalnya ada aliran lain, itu aliran masih dalam satu lingkaran yang luas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Itu masalah tretek bengek itu. Kalau ada satu orang tidak mau kunut, saudara jangan kesusu bilang apa-apa, sudah terserah dia tidak mau kunut. Tok masih muslim, masih menghadap kiblat seperti Anda karena itu saudara-saudara ini hal-hal semacam begini kalau mau kita hilangkan ya bisa saja ya kalau adapun keluhaisben bimaleteh em fariun sebetulnya asbab nuzulnya bukan kepada kita umat Islam ini. ya yang sudah jelas ini umat-umat yang disebut oleh Allah Taala di luar rel Islam umat Islam tidak dimaukan begini dan kalau umat Islam begini harus menghilangkan sifat itu ya kalau kamu tidak berpuasa mengenai kewajipan puasa tidak lama atau karena maka apa yang harus saya amalkan agar saya tetap termasuk golongan orang-orang yang bertakwa? Setidak-tidaknya anda jangan menggunakan kaki, tangan, telinga, mulut, mata untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Paling minim itu katakan saja takwa secara pasif takwa ada aktif. Orang yang takwa aktif itu orang yang membangun tempat-tempat ibadah, berkorban, bersedekah, berjihad, berhidup itu takwa aktif. Kalau takwa pasif sudah jangan berbuat dosa saja. Kalau saudara tidak bisa menambah taat, tidak bisa bangun malam, itu bangun malam aktif, takwa aktif. Tapi kalau tidak bisa bangun malam, ya salat Isya saja tidur, tapi tidak guna orang sebelumnya tidur sudah. Jangan nonton. Jangan merokok. Cegah saja sudah. Kita main menolak saja. Jadi defensif. Jadi seperti perjuangan itu kita nahan saja. Jadi kalau ada <tuh> arus setan kita tampis, kita, kita tampiskannya. Sudah, artinya sudah kita Lidah jangan digunakan untuk bohong, dusta, dan sebagainya. Tangan yang digunakan untuk mengganggu orang. Nah, e Kaki yang dipakai untuk berbuat maksiat Sudah begitu saja. Setidak-tidaknya. Nah, kalau bisa dzikir, sudah mulai aktif. Dengan cara apa perempuan harus berdakwah? Sudah-sudah, perempuan berdakwah itu banyak cabangnya. Banyak lapangannya. Kalau beliau itu alimah, bisa menjadi guru untuk sesama perempuan, dia berdakwah di arena itu. Kalau dia tidak begitu, dakwahnya dia menjaga anaknya supaya tidak jadi anak berandal, itu dakwah. Menjaga anaknya supaya terus berjamaah. Dakwah. Mendaga anaknya supaya dia saleh. Itu berdakwah. Mengatur dirinya itu juga dakwah pada diri, pada tetangganya, pada teman-temannya dan seterusnya skopnya lebih kecil tetapi mungkin lebih penting dari skop besar itu jadi kadang-kadang skop yang kecil skop rumah tangga itu kalau dakwahnya di dalam itu efektif itu rumah tangga akan menjadi rumah tangga teladan dan akan menyinarkan nurnya rumah tangga kepada seluruh kampung dan masyarakat silahkan Definisi jihad itu, calaratkan perempuan melakukan jihad Jihad itu kalau definisinya secara letter adalah perlawanan, melawan dan melawan ini kita lihat situasi dan tertibnya. Pertama-tama melawan awan nafsu, melawan keinginan-keinginanmu, jihadun nafs, jihad dengan harta jihad dengan itu, jihad dengan macam-macam akhirnya jihad panas, jihad fisik kalau saudara diserbu oleh orang-orang kafir untuk menjadi kafir, jihadlah kepadanya habis-habisan sudah. kita kembali kepada Allah dalam keadaan wutuh itu namanya jihad nah perempuan dalam soal ini apa yang ditanya jihad perempuan adalah jihadnya dia di rumah tangga pergi ke haji buat dia jihad memelihara anaknya adalah jihad, Melihara suaminya adalah jihad. Pernah Rasulullah SAW Lihat satu dengar satu orang pemuda. Bagaimana kamu mau pergi jihad, iya? Punya orang tua, iya. Kedua-duanya masih hidup, kedua-duanya wajib. Qala fihi ma bajahid. Pada mereka itu berdualah kamu berjuang kamu berdua. Berjuang, berjuang cari kenakahnya, juang senangkan hatinya. Ya lihat-lihat orang ini. Lihat situasinya orang itu kondisi badannya dan sebagainya. Iya. Yang terakhir, manakah yang lebih akbol bagi perempuan melakukan sholat tauhid di luar atau di masjid? Mengingat umumnya kultivir Islam yang sholat tauhid di masjid di masa ini banyak yang tidak menggunakan kesempatan mereka merayakan masjid bukan untuk berkomot tapi untuk berolah, berolah, sorak, dalam lari Sudara pernah nanya yang terhormat Selamanya sholat perempuan itu Di rumah abdul Sholat isya, sholat fardu Juga di rumah abdul <tuh> Di rumah itu kalau di kamarnya lebih abdul Daripada di muka rumah Dan begitulah seterusnya Sehingga kita dapat mengerti Dari nafas Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW oh. Kau perempuan ini lebih aktif soalnya di rumah. Itu kalau itu perempuan masih zaman Nabi Muhammad SAW keluar masuknya itu pakai roko, kira-kira pakaiannya roko sudahlah kira-kira. Umma -kira. perempuan sekarang yang pergi masjid mau teraweh pakai rok sudah jelas haram, bukan lebih aktif lagi. Sudah masuk di dalam haram halal ini saya lihat di salah satu masjid, ada perempuan-perempuan duduk sholat tarawih waktu saya keluar lebih dahulu saya lihat itu yang tarawih-tarawih itu semuanya keluar, pakut, rukunya dipegang, dia pakai rok mini saya bilang, buat apa ini orang-orang keluar di masjid sholat id juga begitu jadi dalam soal ini sudah bukan abdol tidak abdol haram sholatnya dia di masjid Cara pasti sudah haram. Sebab fitnah. Yobalah. musibahnya orang. Orang mau terawih di masjid khusyuk. Akhirnya yang laki-laki tidak khusyuk. Yang perempuan juga tidak khusyuk. Syaitan menang. Ada di beberapa masjid. Orang perempuan itu dikasih tempat sholat jumat. Tidak ada yang ada sholat jumat jenis. Tempatnya orang orang Islam Laki-laki sholat Jumat ah Dipenuhi dengan perempuan Akhirnya orang laki Tidak dapat tempat Sholat jauh Atau melangkai ini perempuan-perempuan Dan kalau sudah keluar dari masjid itu Desekan sudah Ada kadang-kadang Orang semuanya pada ngalor Ini perempuan-perempuan masih mau ngidul Allah ya pak Sudah saya kira bioskop lebih terhormat Maaf-maaf sudah bioskop saya kira sudah lebih terhormat tidak ada desakan seperti itu jangan jauh-jauh masjid Ampel sudah baik kalau tidak percaya pergi lah dua tiga kali saya terpaksa tidak sholat jumat tidak ada tempat saya mesti melangkai di perempuan sedang jalan rumah saya ke situ ada haram. bukan Abdul tidak Abdul lagi sudah saya suruh perempuan sholat jumat dan menutupi tempat orang laki-laki yang wajib sembahyang Jumat ini loran laki-laki. Jalannya ditutup, semua ditutup, perempuan dikasih tempat. Dan banyak hal-hal macam ini sebetulnya perlu ada ulama yang jujur bicara. Juga seperti ziarah. Kalau malaman-malaman ini ziarah bagi Sunan Ampel meributkan orang terawih. Orang terawih dah bisa, orang sembahyang Isyad dah bisa. Pasar. Mana yang lebih akhbar salat fardu apa ziarah? Ini juga perlu ada orang yang jujur Belum tentu ini ziarah bagaimana Jadi perlu juga diatur ziarahnya Sudara-sudara masih banyak Kita yang perlu koreksi kita nyadiri Ini semuanya Termasuk halal haram Ini perempuan harus semuanya diumumkan Jangan ada orang sholat di situ. Mulai Jumat besok semua sholat di rumahnya Tidak boleh sholat di masjid Haram dan di tempat orang laki-laki, coba diatur tempat dulu, pada kira-kira 20 tahun yang lalu itu ada pendopo di belakang, di wetannya masjid itu kecil itu tok, ada orang perempuan sholat dan tertutup, ada kayak cendela-cendela, malah pintunya itu rapat saja terbuka separuh itu waktu kira-kira 20 tahun yang lalu sekarang masuk di tempatnya orang laki-laki Aau, Bismillah di hari itu keliru dan keluarnya itu desakan, sudah malu orang yang terhormat mau jalan di situ. Yang satu mau ngalor, yang satu mau itu. Jadi persis seperti keluarnya orang di Kemidi, malah Kemidi dah sampai begitu, sebab ini padat dan tempatnya itu kecil. Yang punya toko-toko juga, masya Allah, alaikum warahmatullah. Semakin diajukan tokonya, semakin diajukan. Jadi itu rapat sudah, tinggal 2-3 kilan saja itu tempat jalan tiga kilan diisi juga oleh orang-orang peminta-minta tinggal satu kilan setengah kira-kira ada dua kilan jadi desakannya itu luar biasa sudah orang sudah orang yang yang ada malu tidak mau jalan di itu saudara, saudara sekali lagi sholat perempuan lebih أفضل di rumah wajibnya apalagi sunatnya jadi kalau mau sholat di zaman seperti zaman Nabi Muhammad SAW ada cara-cara khas itu perempuan jamaah di belakang sekali dan softnya imam jauh lantas kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh mereka dengan rukunya pelan-pelan jalan pulang tidak ada satu suara apa sebab <tuh> kalau imam keliru makmumnya perempuan, makmumnya tidak disuruh bilang subhanallah, apa sebab disuruh tepuk tangan saja ada hikmahnya ini Supaya itu suara perempuan tidak terdengar oleh imam Suara itu perempuan juga sudah semi-aurat Semi-aurat Kadang-kadang itu imam tidak khusyuk mendengar suara yang alus misalnya Akhirnya dia lupa solatnya sama sekali Tidak rupa satu rakaat Karena itu disuruh mengatakan Subhanallah Sofakat Teput Kalau laki-laki di belakangnya Subhanallah. Wahai saudara-saudara muslimin, ini hikmah, ini ada hikmah Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW alaihi itu perempuan masuk sesudah makmum sudah rata, bahwa ada perempuannya masuk salat dan keluar. Tidak tunggu sampai selesai, subhanallah subhanallah. Sahabat. Itu sopan santun. Kalau bisa begitu ya. Baik, tetapi saya dan Aisyah mengatakan, "Hei, kalau perempuan zaman sekarang ini Rasulullah melihat kamu begini pasti dia akan larang kamu. Di zamannya Sayyidatina Aisyah itu waktu wa amma zaman sekarang nasalluallahu alafiyah. Kita mohon ampun dan taubat daripada Tuhan. Enggak khusyuk orang salat. Malah ngun sewu dan sekali lagi ada beberapa masjid jameh dijadikan tempat pencarian jodoh. Secara massal Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah inahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi amkusi min sayyati a'malina ayyihillahu kalamu la wa ayyihul falaq hadiyalah wa ashhadu